Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhal ladhina amanu Attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna Illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu Attaqullaha wa kulu Kawlan sadidah Yuslih lakum a'ma lakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Amma ba'd Kau muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Wa ntan ing injang menikah gololan panjenengan sami dipun kempalaken dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah kan dhiyanan talabul ilmi Kanjeng Nabi SAW alaihi wasallam ngendika <coughs> man salaka tariqan yaldamisufihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah sing sapa Melaku nempuh dalan golek ngilmu ngaji okay. maka Allah mongko Allah akan memberikan kemudahan jalan masuk ke dalam surga penak to melaku, lungguh nyenek karo <laughs> <Aruh> ngantuk-ngantuk karo <coughs> turu jan janjine napa surga ning nggih nek sakit nggih ampun Ampun sare, ampun ngantuk, nanti aku, ye. Okay. terus Islam itu adino Yusrun, agama itu mu mudah, gampang, neng ojo digampang, gampang ke, nanti aku, nek tak lembikung, ghe penak, neng ojo terlalu, kepenak, nek nenek ampun kekatahan, mungkin bo ngantuk. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Bapak-bapak ibu-ibu Rahimani wa Rahimakumullah Kita akan mempelajari Satu ayat Satu atau dua Ayat dari Al-Quran Kanjeng Nabi SAW Mengantika Inna khairal hadisi Kitabullah Sebaik-baik Ucapan Itu adalah kitabullah. Tidak ada kesalahan sedikit pun dari Al-Qur'an. Bahwa bahkan Al-Qur'an menika memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang terkadang kita tidak tahu. Hakikat Al-Qur'an itu memberikan hakikat suatu perkara yang terkadang kita nilainya cuma secara napa nek onten lemper sing didelok ming bungkusethok nah kita itu belajar Al-Qur'an diajari untuk nembus bungkuse ya nembus bungkus berarti tahu ilmu gaib bukan itu kita enggak bicara ilmu gaib ilmu gaib itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita ni kau, kulolan panjang sami ketika belajar Al-Quran Kitabullah kalamipun zat engkang murbeng dumadi lers? iya kenapa ni kau artasi pun murbeng dumadi engkang membuat segalanya gye. rob, katakan niku? kau? murbeng Dumati yang menciptakan yeah. that engkang menciptakan segala sesuatu tentunya yang menciptakan lebih tahu dari yang diciptakan yeah. yang menciptakan sesuatu tentu lebih tahu dari orang yang diciptakan Allah menciptakan alam dan Allah tahu mana yang terbaik bagi alam itu dan mana yang bisa merusak alam itu. Ngoten. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Makanya fungsinya al belajar Al-Qur'an niku nggih ngoten niku. Mengetahui hakikat. Mungkin yang diciptakan akan mengeluarkan analisa. Wuyuh, oh, ngurus analisa ibu-ibu bingung. Analisa niku napa, Pak, Angan-angan angan-angan analisa, <laughs> analisa itu lah kayak paling kayak yang ini jalaran kayak yang ini. Niku kayak yang ini jalaran kayak yang ini. Niku bahasa barat, nek bahasa mriki niku itu terjadi pasti karena ini. Gampangnya ngeliat nih, kayaknya uang mati gara-gara nyawane pedot pes ngeliat nih, Nge. cuma ngeliat nih. Padahal mungkin orang yang lebih pintar akan mengatakan sebab kematian dia serangan jantung. Mungkin begitu. Jadi orang yang lebih tinggi ilmunya akan semakin tahu tentang hakikat segala sesuatu. Dan yang tahu tentang hakikat kehidupan dunia ini hanyalah sinten Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberitahu Makanya kita perlunya belajar Ar-Rum ayat 41. Itu ben ngerti hakikaté. Apa ta surat Ar-Rum 41? Atas ini ya pengantar saya ya supaya kita ini menilai segala sesuatu pas sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Arum ayat 41 kita akan baca dulu dan pagi ini enjang menekoh bapak-bapak ibu-ibu dengan mempelajari Arum 41 dan juga 42 sebetulnya tapi cukup 41 tidak apa, apa dengan mempelajari Arum 41 kita ini mau instropek Si, napa niku introspeksi. Basa Jawane napa basa Jawa? Mawas diri. Ngilo. Nah, ngilo, bukan ngilu loh. Ngilo, Jadi kita ini melihat ngaca, tahu apa toh yang terjadi. Kenapa wong-wong kok padha mlengos ngilo. Oh, ternyata napa? Lipstike kekandelen. <laughs> mi saling ngoten niku te umpame ne ngoten ya, kita ini belajar untuk mawas diri dengan ayat ar ayat 41 Napa pangintikanipun Allah Subhanahu wa taala biasane pun e, biasa kula waos nggih terus kula artosaken terus mangke dipun waos penafsiran saking poro Para ulama Saya akan mengatakan Saya akan mengatakan Al-Quran Tipun Sima A'udhu <tuh> billahi <tuh> minas syaitanir rajim ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. Qul siru fil ardi Fandhuru Kayfa kana Aqibatul ladhina Min qabl Kana Aktharuhum Mushrikin Zaharal Fasadu Telah Tampak kerusakan Al-Fasad ni ku napa Kerusakan Zaharal ni ku tampak fil bari wal bahri di daratan dan di lautan sebagian ulama mengatakan bahawa al bari wal bahri menikah artosipun bukan daratan dan lautan bar menikah pedesaan pedalaman yang jauh dari nama jauh dari laut ya jadi yang apa, terpulosok, jauh dari laut. Entah itu kota besar, yang penting yang tidak ada sungainya, nggak ada lautnya. Ini gue jenenge nopo ngetengbringnya, kota, <laughs> kota ya. nge, lain seni kini kota nge honton ya. Kaline biasanya kayak kota Palembang kan ada, ya. Kalau setiap kota yang enggak punya sungai, kota ndak punya atau desa enggak punya sungai, kemudian jauh dari lautan, niku nama pun bar, ya bar, pedalaman, jauh dari laut, berarti dekat gunung, <laughs> itu. Ada pun albar, niku kota yang ada di pinggiran. Pantai, ini kota-kota yang ada memiliki sungai besar, kemudian kota-kota yang ada di pinggiran pantai. Nah itu penafsiran yang kedua. Jadi penafsiran yang pertama nabo bar niku daratan, bahar niku nabo lautan, lautan. Sedangkan penafsiran yang kedua bar niku pedalaman, ye, yang bahar pesisir. Yes, pesisir. Entah itu pesisir pantai ataupun pesisir napa sungai, ngoten niku. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima dengan sebab nah niki. Allah sedang ngajari kita hakikat. Bima kasabat dengan sebab apa yang telah diperbuat Aidinas oleh tangan-tangan manusia Apa yang diperbuat oleh tangan manusia? Tangan itu sebagian dari tubuh manusia Artinya adalah apa yang diperbuat oleh manu manusia nah, Karena tangan tokobah ya, Tanpa uang ya tidak bisa Artinya ya adalah segala bentuk perbuatan manusia Tahu ni kusing, ngerusak alamnya atau dengan cara yang lain nanti Insyaallah akan kita baca telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah manusia apa tujuan Allah subhanahuwata'ala menampakkan kerusakan memberikan imbalan kerusakan karena ulah manusia liyudhiqahum ba'dalladhi amilu liyudhiqahum untuk mencicipkan kepada mereka dan ngincipi ya, biar merasakan ba'dalladhi amilu sebagian hasil dari yang mereka kerjakan sebagian dari hasil akibat ulah tangan mereka jadi yang ditampakkan cuma apa? Sebagian. Masya Allah. La'allahum yarji'un. Supaya mereka bisa kembali. Saya ulangi. Nge. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Dengan sebab ulah perbuatan manusia. Untuk merasakan mencicipkan kepada manusia sebagian akibat ulah perbuatan mereka sendiri. La al yarjiun supaya mereka kembali kembali kemana kepada Allah ben kelingan ya ben kelingan nah langsung saja ya faedah ayat ini memberikan beberapa faedah ya. nanti di selasela -sela faedah itu kita akan baca beberapa penafsiran ulama faidah yang pertama satu bahwa di bumi dan di lautan itu sudah banyak kerusakan bumi dan lautan sudah banyak kerusakan contohnya nabo lindu rusak nabo banjir rusak nabo malih Gunung jebol, rusak, tsunami, rusak, apa melih, tanah longsor, rusak, itu Allah yang ngirim. Ada juga yang dari ulah manusia. Kalau tadi kan nggak ada campur tangannya dengan ulah manusia. Apa yang kaitannya dengan ulah manusia saat ini? Polusi, apa melih? Penebangan hutan dengan se bebas-bebasnya, apa male Nah, jadi bumi dan lautan itu rusak. Di antara bentuk kerusakan itu adalah satu kemaksiatan kepada Allah, Ye, satu. Kemudian yang kedua, berkurangnya kekurangan makanan, kelaparan, kekurangan harta, banyaknya kema, kematian, menyebarnya penyah, penyakit dan lain-lain. makanya di sini dikatakan oleh uh, ulama, yaitu Ibn Qasir, Rahimahullahu Taala, <tuh> ya, Zaharul fasadu Fil Barri Wal Bahar diantaranya adalah Fasadul Bahar atau Fasadul Bahar, rusaknya daratan itu adalah dengan eh, Qotlu Ibni Adam banyaknya pembunuhan ya, banyaknya pembunuhan kemudian juga eh, rusaknya lautan diantaranya adalah dengan penyitaan kapal <laughs> Penyanderaan, penculikan, apa, jadi ini pembajakan, hmm. pembajakan kapal itu dibajak. Itu semua juga akibat perbuatan manusia. Ada juga di sini disebutkan oleh Ibnu Kasyir yang disebut dengan kerusakan itu diantaranya adalah ingketaul mator, hujan yang tidak turun-turun, okay. hujan yang tidak Turun-turun, okay. Ya kubuhu al-kahad Akhirnya timbul pacekli ya, Timbul pacekli Kemudian apa yang ingin kita ambil dari sini Kita ini introspeksi. Biasane tiang meniko Kalau hanya mendengar musibah itu kembalinya Lah itu kan terjadinya banjir itu karena penggundulan hutan banyaknya paceklik atau kelaparan karena tidak ada e, apa namanya lumbung lumbung desa atau mungkin warga kurang pinter untuk mengolah hasil panen sehingga semuanya baru di, dijual dan tidak menyisakan untuk dirinya sendiri begitu dan yang lain-lain itu kan analisa nah sekarang Allah ingin memberitahukan kepada kita Bahwa kerusakan-kerusakan yang ada itu nanti apa toh sebabnya? Sebab utamanya ini ku nopo. itu Sekarang kita masih pada faedah nomor pertama. Nopo wawu? Bumi dan lautan sudah rusak Itu tadi kerusakan-kerusakan fisik. Okay. Ada kerusakan-kerusakan yang non-fisik. Bentuknya apa? Bentuknya adalah misalnya... Uh, apa namanya Rasa takut ya, Rasa takut Ini negara tidak tidak aman ya, Banyaknya pencurian Banyaknya pembunuhan Dan yang lain-lain Itu semua adalah bentuk kerusakan Apa saja yang terjadi Rusak di muka bumi Entah itu non fisik Ataupun fisik Itulah yang disebut nama, keruh, Kerusakan Faedah yang kedua Bahwa Kerusakan di daratan Dan di lautan itu Sebab utamanya Adalah maksiat Niki bu Pak Sebab utamanya adalah Maksiat Cuma masalahnya pak. Niki faedah ini ke, bahwasanya kerusakan yang ada itu Sebab utamanya maksiat Dari mana kita tahu kita diberitahu oleh para ulama yang menafsirkan ayat ini. Okay. Makanya dikatakan di sini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas a ay bananqsu fil zurui wa tsimari bisababil ma'asi." Kekurangan yang ada pada harta tanaman gagal panen panine ora panene beten ka beten kata ngata niku bisa babil maasi itu disebabkan karena maksiat disebabkan karena noh maksiat sementara kita ini kadang analisanya mentok mentoke ya adalah hanya sekedar fisik saja yang namanya banjir ya ditanggulangi dengan pembangunan apa? tanggul ya, sungai di apa? dijerokke ke apa malah? pindah gitu. pindah jangan di pinggiran sungai kan begitu akhirnya apa? sungai dijerokke dicerok ke kemelem tanggul malah kali ini jadi saat misalnya, ngonton, pindah yang tetep maksiat jadi gempa bumi, ngonton, ikut tanah meledak, Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan musibah dimanapun loh, Pak. bukan hanya yang di pinggiran sungai bukan hanya yang di pinggiran lautan, bukan hanya yang di pereng gunung bahkan di tengah kota pun kalau masih ada maksiat bisa tenggelam membeledos tanah tanah tiba-tiba apa? Nah, us kasus yang terjadi di mana itu? banjar banjar di desa apa nih kok? Huh? kak? orang kok baru? Ya, yang dulu tahun tahun lama begitu desa apa? ha? ya sepokin nih kok yang sampai didirikan apa tugu peringatan nggih desa apa itu namanya Plagetan wis pokoke niku nggih kula jan masyaallah nah, itu daerah Karang subhanallah itu terjadi hanya satu malam saja ya jadi desa itu letaknya di sebuah dataran ya. kemudian di dekat desa itu ada sebuah gunung Ya, di atas kemudian antara desa dan gunung itu ada lembah jadi tanah yang nobo cekung besar sekali tapi ya, paginya itu desa sudah nggak kelihatan ya, jadi kisahnya malam itu podo nuanseung berbuat maksiat gitu aja malamnya itu mereka berbuat maksiat saya nggak sebutkan maksiat teopo nanti dikira nuduh gitu tapi silahkan baca berita gitu Okay, jangan sampai jangan sekali-kali niru maksiatnya itu, yeah. maksiat yang ada di berita itu, jangan ditiru karena di tempat lain itu sudah menyebabkan turunnya azab Allah. Nek saya sebutkan, wih yeah. merasa ningo. Ah saya nggak mau nyebutkan, moco mocodewi. Yeah, silakan baca, baca sendiri, naden. Atau di daerah ada jenengan ada atau enggak Silahkan baca sendiri, terapkan pada diri kita masing-masing Nah itu malamnya masih rame-rame Banyak kemaksiatan di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Paginya enggak ada, desa itu kayak enggak ada lagi sudah. Dan anehnya Apa? Rata Anehnya ini ku puncak Bukit yang ada itu Kayak sempal separuh begitu. Tapi enggak ada tanda-tanda longsor. pak. Nah, Kalau longsor kan kudunnya ngelewati apa? Lembah. Makanya saya katakan tadi, desa, lembah, baru, bukit. Kalau longsor kan ke sini. Ini enggak. Yang sini itu enggak ada bekas. Tapi separuh puncak gunung itu pindah ayo, si intan sing Junjung Subhanallah bukan longsor bukan longsor jadi kau yang gunung gunungnya Subhanallah jadi Subhanallah bu, pak ini satu contoh dimanapun kita tinggal nek yang jenenge maksyiat ni ku jalan maka kerusakan pasti akan terjadi. Kerusakan itu akan terjadi. Makanya sebagian Allah itu, Allah itu cicipkan sebagian akibat supaya orang-orang lain itu ben ben kembali kepada Allah, jangan melakukan perbuatan yang yang sama. Nah, maksud kita itu berita dibaca, kemaksiatannya apa toh yang dilakukan malam itu? penasaran toh silakan baca berita nggak oh kalau saya sebutkan dikurang oh kayak ngajari sing orang gendah kayak aliran keras bohong tuh Wong kulo cuma menyampaikan sebagian berita nanti <laughs> kungge silakan mengerti was jadi samana toh yang lepas karena kelagetan yeh kelagetan lagetan oh masya allah lagetan gus ya, silakan itu dibaca apa yang mereka lakukan Gemuk demikian juga ada di daerah Sumatera, ya itu juga begitu. Di daerah Sumatera itu yang tahu itu Mas Mas Doni itu, Mas Doni yang dulu sering ngajar, eh sering tak ajak kesini itu. Dia kan orang Lampung, daerah Lampung. Ya, itu begitu juga. Satu daerah Nuneuw di situ perzinaan sudah banyak sekali. Kalau ini saya sebutkan, karena kelihatannya sepakat bahwasanya perzinaan itu adalah perbuatan apa? maksiat. Kalau yang tadi mungkin sebagian orang mengatakan bukan bukan maksiat. Makanya silahkan baca sendiri. Ya. Kalau ini perzinahan, sampai tingkat kehidupan mereka itu luar biasa banyaknya besarnya. Suge sampai dikatakan kata Mas Doni itu mereka biasa nuun sewungeh. Nek biasanya teng meriki rokok niku kelobote no kulit jagung sama no sama kertas, naik teng mereka ya. ni duit sepuluh ribu. Itu biasa. Jadi bias, saking banyaknya duit di sana, sehingga mereka lupa. Yo perzinahan dan segala, segala macam kemaksiatan itu ada. Biasanya naik zina ni ku ngaji pasangannya apa? Narkoba, judi, minuman, mabuk dan yang lain-lain. Ya, zina itu juga biasanya pasangan ada homoseksual Naudhu Billahi Semuanya sak, abrek -abrek. Karena memang zina itu Termasuk khamr Minuman keras itu sumber dari segala macam Maksiat Kalau khamr sudah mulai diminum Itu biasanya Kemaksiatan yang lain akan naboh, Nyusul Ngikuti Makanya dikatakan al-khamru'umul khaba'if Khamr itu adalah induk dari segala perbuatan buruk, ya, khomer nah itu begitu itu juga sama dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas wallahu ta'ala alam itu semua adalah bima kasabat haidinnas ya. jadi faedah yang kedua ini kenapa? bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini entah itu azab yang diturunkan oleh Allah berupa tadi tanah longsor kemudian banjir kemudian tsunami kemudian gunung meletus kemudian gempa bumi itu semua sebab utamanya kata Allah adalah bima kasabat ayninas Hasil ulah tangan manusia Perbuatan Manu. manusia Oleh sebab itu Ya oleh sebab itu Ada satu hadis riwayat Yang mengatakan dari sunan Abu Dawud ya, Dari sunan Abu Dawud Mengatakan Dikatakan di sini dalam riwayat <tuh> Lahadun yukomu fil ardi Ahabu ila ahliha Min an yumtaru arba'ina sabahan Riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i Dan juga Imam Abu Dawud Dikatakan di sini Bahawa sungguh Satu hukuman Yang ditegakkan Berdasarkan agama Islam Contoh hukuman yang ditegakkan Berdasar agama Islam itu Hukuman e, Kisos Nah, ya, atau mungkin hukuman rajam, atau hukuman potong tangan, misal ini. Ini hanya misal saja, ya. Dan memang itulah kalau kita lihat ajaran Islam mengarahkan hukuman itu hukuman yang sangat membuat manusia ini gono boh, jerah gitu. Woi Islam kejam dong? Enggak, justru dengan sekali hukum banyak orang yang terse. Lamatkan. Jadi pinginnya pokoknya cepat-cepat dirampungkan, tau? Biasanya naik menungguan itu. Nah, begitu juga ini maksiat sekali hukum langsung semuanya mendelap kape. Itulah Islam. Ya, jadi sungguh satu hukuman yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam di atas muka bumi satu hukuman lebih disukai oleh penduduk bumi dibandingkan hujan selama empat puluh hari Masya Allah apa, kenapa dikarenakan, kata Al-Imam Ibn Kathir wasababu fi hadha sebabnya adalah annal hududa idha uqimat inka fannasu aw aktharuhum au kathirun minhum anta atil muharramat karena sesungguhnya hukuman Islam itu kalau ditegakkan manusia semuanya berhenti atau kebanyakan mereka atau sebagian besar mereka dari melakukan kemaksiatan kemaksiatan waidatu rikatil maasi kalau kemaksiatan sudah ditinggalkan Karena sababan fi husulil barokat mina sama iwal ar. Kalau kemaksiatan itu sudah ditinggalkan, maka ini adalah sebab dari didapatkannya, diperolehnya barokah langit dan bumi. Oh, berarti, ya, berarti memang benar faedah yang kedua tadi. Kerusakan itu sesungguhnya adalah hasil dari ulah tangan manusia. Makanya kalau ada kerusakan apapun entah itu rusak ekonominya, rusak sosial budayanya, rusak dalam pendidikannya, rusak napa melih nggih dalam politiknya, rusak dalam napa melih nek negara itu keamanan Sosial budaya politik nama apa pak ideologi nama apa mulai ipolak sosbud hankam rata <laughs> yeah, ideologi politik ekonomi nama sosial budaya rakyat merata <laughs> okay. ini kerusakan kerusakan yang semacam ini kita ini sebagai kaum muslimin ngupasnya aja mongkulite Jangan cuma sekedar apa kulitnya saja. Oh, yuk banjir berarti bangun. Oh, banjir bersihkan sungai. Jangan itu toh. Iya bersihkan sungai. Tapi ingatkan nomor satu. Taubat kalian. Kalian harus taubat. Saya akan bertobat dan kalian harus ikut. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjadi paceklik di zaman dia dia keluar dan mengajak manusia untuk bertaubat. Itu nomor satu Ya, tobat dulu. Nah, ini yang terkadang kita eh, apa namanya? tergesa-gesa untuk mengobati sebuah penyakit tapi tidak terkena pada intinya, sasarannya. Sekarang misalnya kalau politik, ideologi misalnya ideologi rusak, kita khawatir akan komunis gitu? penyakit yang apa namanya ini? E, menjadi bahaya laten, semuanya takut yang namanya komunis karena ajaran yang tidak memandang adanya Allah subhanahu wa ta'ala rusak itu ada manusia kok tidak beragama kita takut tapi bagaimana sebagian orang cuma latihan bela. Biru. Wah, pokoknya menghadapi komunis harus pakai apa? jurus-jurus tertentu. Wah, akhirnya yo awae, oncen potok, potok tadi Akan tetapi lupa bahwa yang lebih penting dari itu, kau iki mau balik ngaji, ngaji, ngaji. Keluargamu diajari ngaji, taubat ibadah yang benar. Karena orang itu kalau sudah ngaji, taubat ibadah yang benar, insyaallah tidak akan mencium baunya. Komunis. Jadi masyarakat itu suruh kembali kepada Islam. Dipun ajarin, pengaosan, ajaran, akidah, ibadah, muamalah, akhlak yang benar. Itu cara menanganinya. Ya memang sih penataran penataran tentang bahaya Komunis disampaikan. Bela diri, gak monggo nakar bela diri. Tapi betapa banyak. Orang yang kuat fisiknya kalah Sama musuh yang badannya lebih lemah Makanya Umar bin Khattab mengatakan Kita menang kepada melawan musuh Islam Itu bukan karena kekuatan fisik kita Tapi kita menang karena ada iman di dada kita Lu coba buktinya dari dulu yang namanya peperangan di agama Islam itu biasanya sedikit jumlah kaum muslimin, tapi melawan sekian banyak dari musuh yang saya contohnya contohkan itu biasanya perang Uhud, perang eh perang Badar, perang Badar itu sekitar seribu orang melawan tiga ribu tiga ratus melawan seribu satu lawan tiga coba bayangkan satu lawan tiga kayak telu. Gede nek mas heru-heru misalnya. Hah? <tiri> <tiri> yeah, napa? Raja Melayu, nang mencolot. <tiri> Jadi subhanallah, enggak macam-macam lawannya, gede-gede. Tapi ternyata menang. Dan yang biasa saya contohkan lagi itu perang Muqtah. Perang Muqtah itu kaum muslimin saat itu sekitar Tiga ribu lawan dua ratus ribu coba bayangkan telung lawan rongato ibaratnya itu daging cuwili di semut Masya Allah berarti satu banding berapa? tujuh puluh coba jenengan satu jenengan berdiri lawan tujuh puluh orang Masya Allah ini kok ya menang lho bu? Masyaallah itu. Itu kondisi Islam itu seperti itu. Jadi mereka menang itu bukan hanya sekedar kuat napa? Fisiknya, tapi imannya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka seperti itu, Bu. Maka untuk melawan kekalahan, kerusakan dalam ideologi itu bukan hanya sekedar napa? Fisiknya saja. Politik. Ya politik. Sekarang ini banyak sing senenge niku ngrasani presiden. Ya, ngrasani bupatine. Banyak sing senenge ngrasani sinten? Lurah e, ngrasani dukune, ngrasani camate, ngrasani RP-ne sing wedok ngrasani bojone. Allahu Akbar. Senenge ngrasani atasan. Mereka anggap bahwasanya ah biar si api tapi ternyata mbak Sarwis jabat kyo ternyata ya do wah ngerasa nih ganti ganti ganti akhirnya apa demo di ini pokoknya dilensarkan saja ini ya camatte ganti lurai ganti dukwe ganti lurai ganti dan yang lain lain Napa? Nggak apa tidak -apa, apa apa itu bukan apa apa ini jadinya merasakan nikmatnya matahari. Masya Allah okay. Masya Allah Jadi sebagian orang itu tidak bisa merasakan Nikmatnya matahari langsung Untuk detik ini Katas jendengan itu kan buatan kengeng langsung Nah ya kan Alhamdulillah Katas kalau biasanya Di tumpaknya mobil, mobilnya geludok-geludok Apaan Ustadz mobilnya kayak gini Oh enggak apa-apa mas Justru mobil jendengan itu saya bisa merasakan Naik mobil Nek, gini, naik mobil halus malah orang keroso numpak mobil. Ngitoh, enak tahun ni gua. saya yang bonjang istri juga gitu kan, motor kadang gludak gludak. Hu, uh, nikmat jadi ya, motor ngeneigi. Jadi bisa merasakan nikmatnya naik motor. Nek motornya halus orang keroso. <guluh>. Niki gua yon neng gini sok matuk motor ni. Gini, jadi begitu. Sekarang politik misalnya, kita mungkin tak puas. Kita anggap pemimpin kita ini rusak, kacau, balau dan yang lainnya. Stop. Jalan keluarnya juga bukan hanya sekedar lengserkan ganti, lengserkan ganti benda. Jalan keluarnya adalah jenengan tobat, tobat. Makanya dulu Al Hasan Al Basri ketika dia digurutuk sama murid-muridnya, Al Imam Al Hasan Al-Basri digeruduk sama murid-muridnya minta untuk memimpin mereka perang melawan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi. Perang melawan siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sing senenge mateni para ulama. Ulama disembelih. Itu zamannya Hajjaj bin Yusuf. Sampai dia mengatakan dalam pidato Ra'isu, Ru Ra'aidu ruusan qat ainaat. Wahana waktu kita fuhak eh. Sungguh telah aku lihat kepala sudah matang Dan sudah datang masanya untuk panenmu uh. Jadi Masya Allah sampai seperti itu Dan mereka betul ada muslim menentang dia eh. Ulama nasihati dia eh. Subhanallah enggak main-main Orang-orang datang berduyun-duyun kepada Al Hasan Al Basri. Ayo keluar bersama kami. Kita berontak. Kita turunkan hajat. Kata Al Hasan Al Basri, sabar, sabar. Apa menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang hajat penyusuk? Itu ada. Adab Allah bagi kita harus kita singkirkan. Kata Al Hasan Al Basri. Kalau memang hajat itu adalah azab Allah yang diturunkan untuk kita maka ingat azab Allah tidak akan bisa dihilangkan dengan menghunus pedang tapi hanya bisa diturunkan dengan taubat istighfar sabar wah orang masuk akal lha niku penyakit kita itu orang masuk akal niku makanya kita belajar arum ayat 41 dan kita ini sesuatu yang kadang tidak masuk akal Ngerti Masa sih banjir karena maksiat ini Arum 41 Ideologi rusak karena ini ini, Arum 41 Politik ke jebol ini Arum 41 Makanya kalau kita kadang tidak puas kepada pemimpin Seperti halnya orang-orang yang hidup di zamannya Ali bin Abi Talib mereka berduyun-duyun datang kepada Ali ya e, Ali katanya gimana zamanmu sekarang ini gak seperti zamannya Abu Bakar kamu itu gak seperti Abu Bakar dan Umar pada protes mereka sama Ali bin Abi ini niki Ali loh, B di protes apalagi Pak Ali <laughs> <"Yeah>. <laughs> ini Sahabat Ali loh apalagi sekedar hanya Pak Ali dan yang lainnya. Apa kata Ali dengan tenang? "Wahai rakyatku," katanya. "Dulu memang zamannya Abu Bakar sama Umar, itu rakyatnya kayak saya. Rakyatnya kayak sinten? Sahabat? Ali sahabat Ali luar luar biasa. Rakyatnya kayak sahabat Ali, pemimpinnya yang keluar sinten?" Umar sama Abu Bakar sama Umar, terus kata Ali bin Abi Tholib lah sekarang rakyatku kayak kalian, ya keluarnya kayak aku udah, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian, bertobat kalian, tingkatkan diri kalian, ngoteni gue loh pak, makanya Ibnul Qayyim ya mereka dia membahas dalam miftah dari Saadah membahas pembahasan yang luar biasa masalah ini, bahwa ya apa saja yang biasanya dilakukan oleh rakyat maka pemimpin akan melakukannya kalau rakyat itu suka mendolimi sesama nih, maka pemimpin akan muncul atau akan muncul pemimpin yang suka mendolimi anda kalau anda suka ngambil hak orang lain dengan kedoliman, ya nyolong ya ngapusi, ya utang rambayar semena-mena maka akan muncul pemimpin yang mereka akan memperlakukan Anda persis seperti Anda melakukan memperlakukan orang-orang lain Ibn al-Qayyim sampai seperti itu makanya dalam asar, walaupun asar ini do'if dikatakan kamata kunu Kamataku Nuna Yuwala alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, sebagaimana kondisi kalian, itulah yang akan muncul dari kalian. Faham ke? Okay? Sebagaimana kondisi kita, maka pemimpin yang muncul bagi kita yang mirip dengan kita. Jadi kata beliau bahwasanya ulat pemimpin yang ada itu cerminan kondisi masyarakat. Maka cara memperbaikinya gimana? Taubat Doakan mereka Bukan kok langsung main lengser Dirasani Dosa ini coba menguntungkan mana coba? Do ngga napa ngerasani? Do itu lebih menguntungkan Ngerasani gak ada manfaatnya Orang yang Temu lawak kok ngerasani dari Sumatera Orang payu yang ngerasani Gak sampai ke mereka Jadi percuma mendingan kita mendoakan. Makanya ada seorang imam Fudzul bin Uyayt mengatakan, "La'ukana li da'watun mustajabah, seandainya aku mendapatkan doa atau aku memiliki doa yang mustajab, ala da'awtuli li imamin Sungguh aku akan mendoakan pemimpinku. Noni. Jadi didongake, jangan mingdirasani. Nek dongake untung. Tapi nek ngrasani subhanallah buntung. Satu enggak akan mengadakan perubahan. Yang kedua malah menyebabkan ker kerusakan. Kerusakan dunia dan akhirat. Dunyane napa? Orang jadi banyak yang benci. Akhirnya berkumpul, berkumpul, berkumpul semakin banyak yang benci gara-gara ucapan kaiki rapi. Kumpul-kumpul kumpul-kumpul sampai taraf mungkin menghalalkan darah pemimpinnya pateni wae niku. Ini ajaran yang tidak benar. Ya, maka kita ini ngaji tujuannya niku bukan ming menang-menangan, orang kok ming gagah-gagahan, tapi ngaji niku tujuane semakin tunduk kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan baik Sem kepada sesama manusia semakin napa? semakin bahaya percuma wis ngaji jengkote dowo katoe congklang bujone kudungan nengak ketemuang langsung perengat perengut ya, tidak menyapa salam radijawab ono tonggone mati malah umpetan tidak memberikan apa tidak memberikan bantuan dan yang lainnya begitu maka ini tujuan ngaji ngota niku kita semakin lembut hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin lembut kepada sesat sesama niku pak bu oke nah itu tadi jadi ternyata kalau kita ada kerusakan seperti itu ya kita introspeksinya pada diri pada diri sendiri ya jangan hanya sekedar apa apa Politik yang disalahkan apa? Pemimpinnya rusak dunia dan juga rusak akhirat. Yang saya katakan rusak dunia itu tadi banyak orang menjadi hatinya apa? Dengki. Setiap dengar nama fulan, uh hati langsung nabo gemerbek. Malah pingin pingin bisa apa? Mata ini. Nauudzubillahi mindalik. Kadang sampai derajat menghalalkan darah sesama nabo Muslim. Nauudzubillahi mindalik. Ini rusak dunia, rusak akhiratnya nabo. Muflis Ada orang-orang yang tidak jadi pejabat Tapi di akhirat Dia memiliki dosa dan kesalahan pejabat Wais rada di lurah Neng-ning akhirat dosa ni kaya lurah Rada di dukoh yang akhirnya akhirat nya kaya kesalahan yang dilakukan sebagian dukau rada di presiden yang jenengan dosa seperti kesalahan yang dilakukan sebagian presiden Sinten niku ibu-ibu yang -ibu, neng dapur kek grundel-grundel karo kancani laden nanggone tanggane ngerasani presiden niku, -niku. Ibu-ibu dibangkitkan pada hari pada hari kiamat wis dudu presiden ning dosane nanggung dosa presiden. La ilaha illallah. Jadi kesalahannya dirasani. Ya, kesalahan orang itu digibahi. Maka besok pada hari kiamat akan ada pertimbangan kebaikan dan ke keburukan. Dan semua dihadapkan yang pernah mendolimi dan didolimi dihadapkan. Kalau yang mendolimi punya kebaikan, senangim pun buat duit. Tang akhiran tiga buat tentang sanae duit. Kalau yang mendolimi punya kebaikan, maka digunakanlah kebaikan itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan karena mendolimi yang di. Tolimi dibayari. Niku nek dua kebaikan. Nek kebaikan ne entong entek. Pahala solat entek, pahala zakat entek, pahala ngaji ni entek. Wong ming seminggu sepi sepisan. Kek teko sepisan jo ngantuk. Kek mutton ikhlas <tuh. tuh. tuh>. Kita nak udo bilah min. Alik mudah mudahan Allah paringi kee. Kasihan. Ya. Nabo meneh singrat tahu solat, singrat tahu ngaji, singrat tahu zakat. Kerja ni ngerasa nito. Wisra solat, ngaji, ora zakat, orang amal, orang ibadah. Kerja ni nabo ngerasa ni. Nah untuk bilahi ya. kalau kebaikannya habis maka orang yang didolimi mungkin punya kesalahan. Kesalahan dia sebagai pejabat kesalahan dia sebagai fulan orang biasa, kesalahan sebagai ini, kesalahan itu akan diambil ditimpakan pada orang yang ra sani. Niku jenenge wong ora lakoni. tapi nanggung dosane sing lakoni. Alias muflis. Orang yang bangkrut. Naudzubillah min zalik. Maka hati-hati ibu-ibu. Dhaharul fasad fil barri wal bahari bima kasabat aidinnas kalau kita melihat kerusakan dalam ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya pertama kali taubat kepada Allah kembali masjid harus dimakmurkan Al-Quran harus di khatamkan hadith harus diajarkan ilmu agama harus diamalkan, keluarga harus diluruskan, tetangga harus dinasehatkan. Jadi semua itu harus dibenahi. Anak-anak, tiga weben, pripun carane dari anak sing soleh. Kalau seperti itu nanti akan muncul baldatun datun, toyibatun, warabun, wafur. Toto tentrem titi toto tentrem kerto rejo gemah ripah loji nawing ngerti nih Insya Allah jadi kita ini harus introspeksi Pak betul sampai terkadang sakit yang menimpa kita pun kita harus intros Paksi, bukan berarti kita suudon dengan diri sendiri, tapi tidak ada salahnya kita instru. Paksi, Rien menegok, kalau nanti diceritani, nont saya mungkin genggih, sama istri saya, istri saya dulu cuma diceritani juga, wang dia masih kecil bayi, ya, ceritanya dulu itu istri saya ketika masih bayi, ya, apa? Bayi bayi masih nah bayi jadi nggak tahu ceritanya ceritanya cuma diceritani bapaknya bapaknya itu jadi marbot marbot niku naboh pengurus masjid rumahnya itu samping masjid dia jaga masjid sebetulnya mungkin itu hal yang sepele dan mungkin tidak ada masalah ya selama ada izin dari pengurus masjid dan yang lainnya cuma Pengurus masjid inti yang lain ketua takmir dan yang lainnya. Suatu saat itu anak nangis terus rewel panas. Si istri saya itu panas. Dia cerita kepada saya sumbernya dari bapaknya langsung. Yang ngalami itu. Akhirnya bapaknya itu bingung. Gimana ya diobati ya? Apa harus berusaha macam-macam gak mudun? Mudun. Akhirnya dia introspeksi Mawas diri. Ada apa ya? Jangan-jangan ada harta yang tidak halal yang masuk ke tubuh anak saya atau ke tubuh saya bolak balik muter-muter ini aku bingung jadi kan ngerti sebetulnya bingungnya kalau ulama dulu ulama dulu itu mereka langsung bisa metani kesalahannya jadi kan ngerti metani pak yang jeninya metani aku tidak boleh itu mau Tumon nombor wan? Oh to. Nenek golai one ni ku nampak seneng ni. Noh one ni, ini rambut putih uban, ni dipetani di petani. Ye digolei one nenek, pun lah digolei tumon, mungkin saya kata keh tumon mereka bisa metani. Kesalahannya mana? Karena kesalahannya cuma satu atau dua. Nek sakniki saking kata itu mana Rasah dipetani, Bingung sing nyokot niki sing hindi Karena saking akai okay, Tumoni Nek dulu orang-orang zaman dahulu, ulama zaman dahulu Tahu yang gigit yang mana Karena cuma satu atau dua Langsung cek dibuang Cek buang Nek sakniki, ini sing nyokot sing hindi kok gatelnya sa'awak sulit karena banyaknya dosa nah bapak saya ini juga bingung bapak mertua bingung ini kesalahan saya apa karena terus terang Bani Adam sekarang terlalu banyak apa kesalahannya. tapi dia berusaha, berusaha, berusaha sampai ketemu akhirnya oh mungkin ini gara-gara lampu lampu rumah kenapa lampu rumah Kepanasan, buatnya terlalu besar. Laniku baru saja dia nyambung listrik ke masjid. Subhanallah. Kesejron manaik? Endah. Akhirnya mungkin ini sebabnya. Dia beristihad. Yani mungkin. Maka akhirnya Bismillah tak per buat listriknya. Saat itu diperdut dan alhamdulillah menurut istri saya cerita dari bapaknya panasnya langsung turun. Masya Allah. Ya mungkin saja dia salah dalam beristighfah tapi ternyata kemungkinan juga ada benarnya bahwa sakit yang diderita anaknya saat itu adalah kesalahan gara-gara nyambung listrik yang mungkin dia belum izin. Rumongso, Dadino, you know. mau? marbot. Subhanallah. Maka hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terkadang ngoten niku. Terkadang. Ya, tapi juga terkadang Allah berikan musibah itu untuk menaikkan apa? Derajat seseorang. Jadi kita jangan suudzon kepada Allah. Jangan pula jangan suudzon kepada diri sendiri. Yang jelas kita berharap. Ketika ada musibah menimpa kita, kita berharap sambil terus instru Beksi dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ayyidinnas li yudhiqahum yang ketiga faedahnya bahwa musibah-musibah kerusakan-kerusakan yang ada itu hanya sebagian akibat sebagian akibat dari perbuatan manusia berarti bukan seluruh akibat sebagian saja sudah kayak gitu ngidap-ngidapi apalagi seluruhnya tsunami yang besar yang ada di Aceh gunung merapi yang meletus gempa bumi yang menggoncang kota Yogyakarta kebakaran yang menimpa sebagian wilayah Israel semua itu sebagian dari hasil kesalahan yang dilakukan sebagian juga oleh manusia. Jadi kesalahan sebagian manusia karena tidak dinasehati ini manusia, akhirnya Allah ratakan itu adab. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wattaqu fitnatallati la tusibannalladhina zalamu minkum khassah Takutlah kalian khawatir kepada ujian fitnah musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang salah di antara kalian saja Jadi yang ditimpa tsunami yang menjadi korban tsunami yang jumlahnya ratusan ribu Belum tentu mereka semua bermaksiat Bapak-bapak dan ibu-ibu Mungkin hanya segelintir manusia yang bermaksiat Tapi seratus ribu yang jadi korbannya Efek dari dosa yang tidak diingkari Gempa bumi di Jogja Di Jogja Masya Allah Kota pelajar banyak pengajian. Ibu-ibu itu rajin ngaji. Bapak-bapak itu rajin ngaji, rajin sholat. Tapi diantara korbannya, ya orang yang sholat, ya orang yang ngaji, ya orang yang ibadah. Gara-gara mungkin segelintir manusia yang berbuat kemaksiatan. Dan tidak ada yang mengingkari. Dilakukan terang-terangan. Tidak ada yang mengingkari mungkin saja seperti itu ini namanya introspeksi dan ingat itu sebagian belum seluruhnya ditimpakan oleh Allah saja sudah begitu apalagi kalau Allah timpakan seluruhnya kenapa atau apa hikmah Allah hanya timpahkan sebagian saja dan mengenai sebagian orang saja gempa Alhamdulillah di muka bumi Jogja tidak semuanya binasa kenapa la allahum yarjiun supaya yang masih tertinggal hidup ini eling kelingan masih isa sadar bisa bertaubat ya nah itu makanya pertama kali kita mendapatkan musibah ingat kita harus banyak-banyak bertaubat kalaupun kita tidak bersalah maka taubat itu akan mengangkat apa musibah insyaallah dan mengangkat derajat Maka monggo bapak-bapak dan ibu-ibu ya, Kita ini dari ar Arum ayat 41 ya, Belajar untuk instropeksi Sebetulnya masalah seperti ini perlu sekali diterangkan kepada kaum muslimin Terutama masalah politik Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya politik rusak politik rusak larinya ya paling lengserkan bunuh lengserkan bunuh ini perlu diterangkan kepada masyarakat Indonesia supaya kita ini bertaubat harus tobat nasuhah nanti akan jadi baik insyaallah sementara ini sebagian hanya mengatakan oh ini karena begini oh karena begini karena ini yang menang adalah partai ini yang menang ada jangan bicara seperti itu kita sebagai muslimin ayo semuanya bertaubat kepada Allah laustad kita sudah banyak istighfar nggak cukup cuma istighfar karena sebagian kaum muslimin itu melakukan dosa yang terkadang dia tidak tahu kalau itu adalah dosa terus caranya bagaimana bapak-bapak ibu-ibu ngaji Ngaji ya dengan ngaji, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis, ya ngaji dengan pemahaman yang benar, walaupun jalannya pelan, tapi insya Allah Taala akan dimudahkan oleh Allah sehingga kita ini dihindarkan dari segala macam bentuk musibah. Jadi baldatun, toyibatun, warabun, afur, titi, tentrem, toto, tentrem. <laughs> ya, lali, kau alek-alek dan pokoknya yang buriden itu loh si nawi. Kita banyak-banyak beristighfar, taubat kepada Allah, introspeksi diri, mawas diri, semantan ugi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau mungkin ibu, ibu nih melihat bojone kok anae jadi saya orang genah. Introspeksi bu. Atau bapak Melihat istri dan anaknya Jadi rakaru introspeksi Jangan cuma Sekedar marah saja Musibah Allah Musibah dari Allah Tidak akan bisa hilang Cuma dengan sekedar marah Ibaratnya Peteng, nyabut pedang Sering, sering, sering, sering, sering. Ya percuma tetap Peteng caranya bagaimana ambil lilin nyalakan korek, sumet lilinnya biar cari cahaya ilmu dari Allah aku ini kesalahannya apa karena sebagian ulama mengatakan ra'aitu asar ad-dhunubi fidabati wa ahli aku melihat pengaruh yang besar dari dosaku tampak di sikap dan tingkah laku istri dan juga kondisi kendaraanku dislah ramurup-murup. Terkadang kita ini, oh, mungkin busine, Pak, istighfar, Pak. Ba. Coba. Barangkali meteniku, barangkali lho. Karena nuwun sewu, terkadang alat elektronik itu pengaruh juga. Subhanallah. Noone saya ini. Ini guyon-guyon ya? Tapi nyata seperti itu. Saya dulu pernah punya kulkas. Ya. Kemudian saya sama istri ngobrol, pengin dotolan es. Ya Dik, anu, ki golek freezer apa ya sing nurgane sing ngene-ngene di depan kulkas. Sekal kulkasnya enggak mau nyala, Pak. Ini nyata. Benar itu. Hah? itu kolkas benda mati, tapi terkadang mungkin, Wallahu taala alam bis sohab, saya ini bukan khurofatnya. <tuh> tapi gimana ya? Setelah mati, kalau nggak salah tiga hari berapa? Saya bilang gini, mesra sito tuku, rasito tuku. nyala pak. <tuh> ini kisah nyata yang saya alami, ya Subhanallah. Kalau yang kisah nyata itu yang diceritakan oleh Imam Ahmad tentang bagaimana dia berdialog dengan semut. Imam Ahmad nggak tahu bahasanya semut, ya tapi begitulah, masya Allah. Jadi suatu saat Imam Ahmad itu mendapatkan pembantunya lagi, nabo, bunuhi semut. Dak, dak, dak, dak, mana-mana dipatikan. Kata Imam Ahmad, kenapa ini kok dimunuh? Ini semut mengganggu kita. Oh jangan, jangan, jangan, jangan dibunuh adanya. Nah semut yang di rumah tidak boleh di dibunuh. Ya. Uh, apabila tidak mengganggu Kalau mengganggu, dibunuh sebetulnya tidak apa-apa Maka Imam Muhammad mengatakan, jangan dibunuh, ambilkan kursi Ambil kursi, duduk dia duduk di kursi. Wahai para semut Ceramah di depan semut Sesungguhnya rumah ini adalah rumahku Aku tidak ingin mengganggu kalian Dan kalian juga jangan menggangguku Maka keluarlah kalian Kata pembantu rumahnya Keesokan harinya Saya tidak melihat seekor semut pun Di rumah Imam Ahmad Insyaallah. Cerita yang kedua langsung dari mertua kakak saya. Semut sama. Jadi bapak mertuanya itu suka ngasih makan semut. Wuih makan. Suatu hari ibunya marah-marah ibu mertua. Saya pernah ceritakan di sini kalau nggak salah. Marah-marah. Kemudian apa? Gara-gara bapak suka ngasih makan semutnya anaknya sekarang diganggu semut semua jenis semut keluar hari itu. Maka marah ibunya. Bapaknya itu cuma mendodok di depan semut. Mood katanya. Mbok kalian itu jangan ganggu kami. Biasanya ya tak kasih makan. Tidak lama semut itu pada pergi. Masya Allah. Dan kisah nyata yang ketiga saya alami sendiri. Bersama dengan semut. Kedatangan saya di Jamilur Rahman dulu. Rumahnya itu banyak semutnya. Saya bilang, dek sama istri saya ambilkan kursi pingin jadi imam ahmad saya <laughs> wahai para semut ini adalah rumahku dalam kurung milik ma'at <laughs> ini yang mungkin pengakuannya salah sih ya ini adalah rumahku tolong jangan ganggu kami kami juga tidak ingin mendolimi kalian keluarlah kalian betul masya allah keesokan harinya semutnya masih banyak. Ya karena ngakune ini rumahku itu mungkin. Padahal dudu omahnya semutnya yang ngerti. Dudu dudu omahku wah ngapusi. Ustaz tok ngapusi gitu. Masyaallah. Terkadang kemaksiatan yang muncul dari istri, dari anak, kendaraan yang mungkin sulit untuk kita kendarai, itu akibat dari dosa kita, kata sebagian ulama. Maka kalau melihat seperti itu dekatkan diri kepada Allah Doa semakin banyak doa kepada Allah Jangan marah-marah Percuma Woi tadi bocung wangil diatur Jangan cuma begitu do. Tapi atur diri anda menghadap Allah Subhanahu Bukan berarti bunuh diri loh Atur diri anda mendekatkan diri kepada Allah Makanya seorang ulama menasihatkan Man aslahama bainahu wa bain Allah Aslah Allahumma bainahu wa bainal ibad Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Allah akan perbaiki hubungan dia dengan para hamba Allah Maka monggo Bapak-bapak dan ibu-ibu Dari Ar-Rum ayat 41 Kita introspeksi Bahawa apa yang menimpa kita Itu adalah sebagian dari Hasil ulah perbuatan kita sendiri dalam semua bidang, ya dalam semua bidang yang saya katakan disingkat i polek sosbud handam rata ada ratanya <laughs> ideologi ideologi nabo politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan rakyat semesta itu mau ndak mau harus kita akui karena kita punya surat Ar-Rum ayat 41. Monggo silahkan dimanapun ya kita kalau bisa gaungkan ini surat Ar-Rum 41 supaya apa masyarakat ini semakin banyak bertaubat mendekatkan diri kepada Allah. Cuma saya ingatkan tadi terkadang kita ini taubat hanya cukup sekedar istighfar itu tidak benar ya. Taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa yang dikerjakan dan mengerjakan kewajiban yang ditinggalkan. Harus seperti itu. Monggo, monggo, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wataala menjadi orang-orang yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kesalahan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil astaghfiruka wa atuubu ilaik wabarakatuh jazakallahu khairun katsiran kami ucapkan kepada ustaz Zaitu Santo Al-Syafi'i Hafizahul Thana yang telah menjelaskan kepada kita semua yaitu tafsir dari surat Ar-Rum ayat 41 mudah-mudahan kita diberikan uh, kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat uh, masih ada waktu untuk tanya jawab mungkin ada bapak atau ibu yang ingin menanyakan, e, kami persilahkan bisa menulis atau mungkin langsung monggo silahkan dari bapak-bapak yang mau bertanya, yang mau bertanya silakan. Hmm? <tuh> Pertanyaan ini, Z. Eh, pertanyaanin, insya Allah nanti kita tunggu fatwa dari Mu'i. Insya Allah. <gih>, Allah. Kalau ulama dahulu memang sudah berbeda pendapat masalah ini, tapi untuk di Indonesia nanti kita tunggu fatwa dari Mu'i. Walaupun sebagian ulama di Indonesia sudah berfatwa tentang itu, ya, sudah berfatwa tentang itu akan tapi kita tenang kalau dengar fatwa dari Mu'i. Ya kalau Mu'i mengatakan tidak apa-apa. Tapi dengan berbagai macam syarat, ya kita jangan ambil enggak papanya saja. Tapi syaratnya juga harus terpenuhi. Sampai mengatakan tidak apa-apa. Kalau Mui mengatakan tidak boleh, ya wong selama ini yang kita pegangi juga fatwa, Mui kenapa kita melarikan diri dari fatwa berikutnya. Demikian Wallahu ta'ala alam kubis Oh, c'est la reine. C'est Ustaz enggak perlu bertanya. Anu, kapan-kapan saja. Nggih. Kul siru fil ardhi fanzuru kaifa okay. kana aqibatul ladina walamu hayya kaifa kana aqibatul ladina min qablu kana aktharuhum musyrikin. Ini pembahasan mungkin suatu saat akan kita bahas. Yang jelas kita diperintahkan untuk mengamati kondisi umat-umat sebelum kita ingat bahwa kebanyakan kerusakan yang timbul itu karena mereka musyrikun kepada Allah. Karena akhtaruhum musyrikin. Kebanyakan dari mereka musyrikin. Jadi kerusakan yang menimpa umat-umat sebelum kita itu adalah karena kesirikan. Dan itu sebuah perbuatan yang efeknya sangat besar. Sangat besar. Makanya kita ini dakwah kita harus dakwah menyadarkan masyarakat supaya tidak melakukan apa keserikan menyadarkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat demikian Ustadz oh, masih ada waktu 5 menit, silahkan oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nek koyangan danianok baju mu ora digapi, melengos, maka lihatlah kualitas tahajudmu, benar atau tidak? Ada benarnya, ada benarnya. Karena tahajud itu adalah salah satu solat yang paling nobo, utama. Setelah solat wah, wajib. Ya, setelah solat wajib makanya ketika seorang itu meninggalkan tahajud menggambarkan dia itu kurang dekat kepada Allah itu baru sholat sunnah loh apalagi yang sifatnya sholat wajib semakin orang itu meninggalkan sholat wajib maka semakin rusak keluarganya Begitu, bang. loh ustaz saya lihat orang itu gak sholatnya keluarganya ape-ape ape dari sisi mana? Bagus dari sisi mana? Ini yang kita dilatih dengan apa? Arom 41 kan kita ngelihat itu jangan mengbungkusetok, belgere tok ne arem arem yo meng godongi tok jangan isi dulu apa? <tuh masalah> nah, napa? Bontelas? <tuh masalah> ya, itu itu yang sedang mempraktekkan lihat isinya. <tuh masalah> Ya, Jadi ha, jangan hanya mengatakan bagus itu tuh, anaknya bagus-bagus Di sekolah anteng-anteng dia kerja jadi orang-orang baik Orang baik nih rasolat Baik tapi tidak menutup aurat misalnya Baik tapi dengan Allah buruk misalnya Tidak baik sama sekali Abdullah bin Jud'an Orang itu baik sekali sama tetangganya sama tamunya dia kalau ada tamu di zaman Rasul, saw. Sebelum Rasulullah saw. diuntus jadi Rasul, dia lomone bukan main, lomo, lo mau apa, lomo. <laughs> apa yang diminta diberikan tamu datang dijamu semuanya, tapi kata Rasulullah saw. tidak bermanfaat, seluruh kebaikan yang dia berbuat karena dia tidak beriman kepada Allah. Jadi percuma orang baik kepada siapa? Sesama tetangga tapi sama Allah buruknya bukan kepala. Ya, ini tidak tidak benar, ya, tidak baik. Maka kalau tadi dengan tahajud kok bisa berpengaruh? Iya. Bahkan dulu para ulama mengatakan, Imam Ahmad mengatakan. Kalau ada seseorang kok tidak tahajud? Fa'lam ketahuilah. Anahuro julun suuk dia itu laki-laki yang buruk. Wah seneng ngata niku bojo kulo buruk. Jenengan gayu kini ngata nembok menawi pak Abu. Jadi introspeksi lah. jangan ngaji niku menggondali liwong liane. Tapi orang dalili awak eh dewi. Ngejenengan mungkin tahajud. Bojo ngejenengan orang tahajud. Neng mungkin ada sisi keburukan pada diri kita. Yang itu dikerjakan oleh pasangan kita. Jadi masing-masing -masing saling introspeksi. Ini yang terjadi kesalahan. Kita ini ngaji kadang gundalili Wong Leo, bukan untuk introspeksi diri sendiri. Maka silahkan ya terapkan kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan kita akan semakin dimudahkan oleh Allah. Demikian, Mbak Menawi Selamat. Saya cukupkan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh